Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma' imanihim Allahumma Salli wa sallim Wa barik ala Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma Ba'duh Semoga Allah Yang sudah mengukur Setiap kejadian Sesuai Dengan kesanggupan hamba-hambanya Mengaruniakan kepada kita Indahnya Kesabaran Karena Seseorang Yang pribadinya dihiasi Dengan kesabaran Maka akan melesat Menjadi pribadi yang teramat Menawan dan mempesona Seseorang Yang pribadinya dihiasi Dengan kesabaran Dia akan menjadi orang yang Kokoh dan tegar dalam hidup ini Seseorang yang hari-harinya penuh kesabaran dia akan menjadi orang yang didekatkan dengan Allah sesuai janji innallaha ma'as sabirin orang yang menghiasi dirinya dengan kesabaran maka dia akan menjadi orang yang berhak mendapatkan ganjaran dighairi hisab Saudara-saudaraku yang baik Seorang anak Yang memiliki kesabaran Ketika sakit Pergi ke kamar tanpa banyak mengeluh Kemudian membawa segantang air Mengkompresi keningnya sendiri dengan handuk kecil Berbaring Lalu membuat selimut menyelimuti diri tanpa banyak mengeluh Niscaya akan membuat pesona tersendiri. Nah, apalagi orang-orang yang kian matang, kian dewasa. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak punya kesabaran, yang raut mukanya, tutur katanya, perilakunya jauh dari kesabaran, niscaya hilang keindahan pada dirinya. Rupanya bangsa kita ini harus sangat serius untuk meningkatkan kualitas kecabaran Setidaknya dalam tiga perkara Satu Sabar di dalam meluruskan niat Yang kedua Sabar dalam menyempurnakan ikhtiar Tiga, sabar ketika menyikapi hasil Sabar dalam menuruskan niat, mengapa? Karena Allah tidak menerima amal kecuali niat yang lurus Innamal a'mal binya Sehebat apapun amal, niatnya salah tidak diterima Sibuknya beramal Niatnya salah Sia-sia Maka sebelum berbuat sesuatu Bersabarlah untuk meluruskan niat Ingin menikah? Luruskan niat Untuk apa saya menikah? Ya Allah Mudah-mudahan dengan menikah Saya bisa semakin menguatkan ibadah saya Mudah-mudahan dengan menikah saya mendapatkan pendamping yang bisa bahu-membahu mendekat kepadamu. Mudah-mudahan dengan menikah sekiranya engkau izinkan dititipi keturunan yang bisa menjadi cahaya bagi umat. Dengan menikah mudah-mudahan hidup ambamu ini lebih barokah. Perkala jadi atau tidak Allah lah yang mengatur jodoh. Tapi lurusnya niat sudah menjadi amal. Apalagi ingin beli handphone. Tanya Nia, kenapa harus beli handphone? Apakah penting? Ya tapi kan teman-teman saya pakai handphone semua. Apakah perlu ganti handphone hanya untuk sekedar gaya? Biaya pulsa mahal, belum lagi riaknya. Kalau tidak perlu, maka punya handphone itu namanya biaya tambah, bukan nilai tambah. Belum lagi ingin dipamerkan, belum lagi takut hilang. Tidak harus semua orang punya handphone Walaupun temannya punya handphone Kalau hanya sekedar gaya Apalagi tidak ada pulsa Hanya bisa bunyi lalu menang gaya Apa-apaan Ibu Pengen beli tas baru Untuk apa Koper masih ada Kantong kresek masih punya Kenapa harus capek-capek nambah barang itu nambah masalah karena tiap barang harus diurus ya bu sudah tapi bosan, aku tinggal pakai spidol di garis-garis supaya variasi yang penting dari barang itu sesuai keperluan, sesuai kemampuan kalau hanya ingin ingin itu tidak pernah lama yang lama itu perlu Maka tahan Untuk apa? Untuk apa? Ganti tas Hah? Untuk apa? Mau beli sepatu mahal? Tanya untuk apa? Makin mahal, makin tidak tenang Takut nginjek yang kotor Kalau dititipkan takut ada yang nyuri Stres Tahan Jangan tergesa-gesa saya ingin jadi pejabat. Tanya dulu niatnya apa. Tapi kan kalau jadi pejabat, titik-titik. Apa titik-titiknya? Kesempatan untuk titik-titik. Apa dulu titik-titiknya? Kalau hanya jadi pejabat, hanya ingin punya kekuasaan, hanya ingin dapat harta, hanya ingin dipuji, dihargai, tidak akan barokah itu ingin dipuji dihargai tidak akan barokah itu karena di akhirat justru akan beratuntutan bagi orang yang punya jabatan tapi kelakuannya tidak sebanding dengan amanahnya kalau hanya niat ingin kekuasaan demi Allah pasti berakhir itu kekuasaan ya kalau ingin kekayaan, demi Allah, kekayaan tidak akan dibawa mati. Kalau ingin populer, belum tentu populer kebaikannya. Bisa jadi yang populer aib dan keburukannya. Luruskan niat. Jadi untuk apa nih? Kalau kita mau jadi pemimpin, mudah-mudahan kalau toh saya bisa membantu bangsa ini. Misalkan Saudara jadi kandidat membantu masyarakat menjadi lebih baik, silakan ya Allah. Tapi kalau kemampuan saya tidak memadai, jangan biarkan jadi fitnah. Niat salah, kelakuan pun akan salah. Niat datang ke majelis mau apa? Luruskan dulu niatnya. Tapi saya mau cari jodoh, itu tidak dilarang. Cari ilmu mudah-mudahan dengan datang ke majlis taklim dapat karunia Allah berupa ilmu terbuka hati bisa diijabah doa mudah-mudahan bisa silaturahmi kalau tu ada yang misalkan ketemu di tempat parkir jadi jodoh itu resiko resiko baik ya saya ingin anak saya sekolah di sekolah favorit mau apa hanya mau dipuji Sorga tidak ditentukan oleh sekolah favorit Kemuliaan tidak ditentukan oleh sekolah favorit Apa artinya Masuk sekolah favorit kemudian jadi ria Merasa paling hebat Malah sekolah favorit itu yang akan menggelincirkan Tidak mesti kesuksesan itu dari sekolah favorit Ya Makanya tidak harus kita memaksakan diri Mendapatkan sesuatu Yang sesuatu ini Hanya akan menggelincirkan Luruskan niat Niat niat Dua Sabar dalam istiar Kadang-kadang kita kalau sudah punya keinginan hmm, Pengen cepat terwujud Padahal yang kita inginkan Belum tentu yang terbaik Menurut Allah Kalau kita hanya ingin menikmati hasil Ketahuilah hasil itu Cuma sebentar dan belum tentu ada Yang kita nikmati adalah proses Contoh Ibu yang hamil ya. Kalau tidak sabar Ingin cepat-cepat keluar Belum jadi itu bayinya Aduh, tiga bulan saja saya sudah tidak kuat ni pengen lihat anak saya. Baru segede ini. Sabar. Mudah-mudahan mual dan muntah ini proses penguburan dosa. Sabar dan tidak sabar juga tetap mual. Sembilan bulan perut meral. Harus rela, tidak mungkin hamil perutnya tidak meral. Ya, hmm, ya Allah. Sabar di dalam berproses Kita harus menikmati Tetesan keringat Tetesan air mata Tetesan darah Sepanjang di jalan Allah Walaupun belum sesuai hasilnya Semuanya ada ganjarannya Bekerja suami membanting tulang Dapat uang, habis uangnya seketika dipakai membayar anak Itu tidak rugi Walaupun baru dapat uang, habis Bahkan belum dapat uang, sudah habis juga Saudaraku Jadi misalkan sabar di dalam berproses ini penting Karena kalau orang tidak sabar ketika hamil Tidak sabar ketika melahirkan Terus apalagi yang akan dinikmati dalam hidup ini Sabar ketika melahirkan Semuanya jadi amal Kalau tidak sabar dalam ikhtiar, Anak yang kita lahirkan itu maaf ya Syukur kalau panjang umur Tidak sedikit yang baru lahir terus meninggal kalau hanya ingin lihat anak rugi, padahal yang kita ingin dinikmati adalah hamil, melahirkan, menyusui. Itu semua proses ladang amal bagi kita. Setuju tidak ini? Bangsa kita ini harus sabar di dalam membangun bangsa. Tidak bisa seperti membalikkan tangan. Mati-matian kita sekarang ingin bangsa ini baik, enggak. Butuh waktu kalau kita tergesa-gesa, malah tidak jadi apa-apa, malah nambah masalah ya, sabar, sabar sempurnakan niat, sempurnakan ikhtiar, sabar berproses mencari uang, sing sabar mencari ilmu, sabar celak, celak, seperti tetesan air, lama-lama akan berlubang itu batu yang kita butuhkan dalam membangun bangsa ini, kesabaran di dalam berproses tidak seperti membalikan tangan. 220 juta orang yang sekian ratus tahun dijajah Belanda, sekian puluh tahun dalam keadaan berat, tidak seperti membalikan tangan. Ya, setuju tidak ini? Harus sabar. Nah, mulailah memasuki yang ketiga, yaitu sabar. Dan ini merupakan gongnya, sabar ketika mendapatkan hasil hasil yang cocok ataupun hasil yang tidak cocok. Misalkan sekarang yang sedang tren adalah penerimaan pelajar, ya. Hmm. Sabar. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima, ya. Jangan sampai anak tidak diterima Hancur karena sikap yang tidak sabar Tuh kamu mah Habis kamu main melulu sih, Memalukan orang tua Sudah jatuh Ketimpa tangga Ketimpa pohonnya Anak bisa stres Karena orang tua yang tidak sabar Padahal siapa tahu Allah punya rencana tersendiri Tidak masuk sekolah negeri Tidak masuk perguruan tinggi negeri Bukan berarti bencana, tidak adil kalau kesuksesan hanya lewat perguruan tinggi negeri. Ya, nanti sekolah swasta dari mana rezekinya? Berbahagialah masuk ke sekolah yang lain bagi-bagi rezeki. Sorga itu tidak tergantung dari sekolah negeri. Ya, iya tapi mahal. Mahal itu kalau enggak punya uang. Tapi kan sekolah yang bagus itu sekolah yang mahal. Hmm. Sekolah yang bagus itu adalah rumah yang jadi madrasah. Sekolah di mana pulang ke rumah ibu bapak jadi guru, ibu bapak jadi ustad, ibu bapak jadi pembimbing, itu sekolah yang bagus. Tidak adil. Kalau orang sukses hanya sekolah mahal saja. Ya. Jangan risau. Tidak diterima di sekolah negeri. Karena bukan berarti bencana. Bencana itu kalau anak tidak tahu buat diri dan tidak tahu balas budi. Ya. Betul tidak ini? Tenang. Jangan panik. Tapi gimana Saya tidak punya biaya. Siapa tahu gara-gara tidak diterima... Peluang kita untuk bisa mandiri Bisa usaha sendiri Ikhwan Melamar kepada seseorang Akhwat tidak diterima Bukan berarti gagal Dia sukses Tidak diterima Berarti dia punya pengalaman Ditolak Tapi saya sudah tiga kali ah Ditolak Alhamdulillah tiga kali sukses ditolak Berarti punya pengalaman Aneka calon mertua, ya. Bagaimana dong? Saya ini ditolak terus menerus. Kalau bukan jodoh, gak pasti ditolak. Masa diterima oleh bukan jodohnya? Terus saja melamar. Tapi jangan seperti melamar pekerjaan, ya. Rumah ini dilamar, ini dilamar, itu dilamar. Tidak akan tertukar nasib seseorang. Istiap sempurnakan... Sabar ketika mendapatkan hasil... Melamar kerja... Sini melamar kerja... Pergi lagi ke perusahaan... Sudah 60 lamaran... Tidak ada yang nerima... Tidak rugi... Niat jadi amal... Setiap langkah jadi amal... Fotokopi... Ngasih rejeki ke tukang fotokopi... Ya... Tapi bagaimana... Uang saya kan habis untuk mencari kerjaan, itu uang milik Allah. Nakahkan, rela saja. Tapi kenapa saya tidak diterima? Siapa tahu rezeki kita adalah jadi wira usaha, ya, jadi direktur, direktur serabi, direktur bandros, ya. Kenapa kemuliaan tidak harus ngantor di kantor orang lain? Kalau bukan tempat rezeki kita, nggak masuk ke sana. Rezeki itu ada jadwalnya. Sempurnakan ikhtiar, jangan keluh kesah. Sekarang, nakubilla, ketika orang mencari kerja tidak diterima, kemudian putus asa, itulah sebetulnya musibahnya. Tidak diterima sendiri bukan musibah, tapi putus asa yang jadi musibah. Saudara-saudaraku Pada calon Pejabat Gubernur Sungguh rendah Harga diri saudara Jikalau ingin jabatan Menyuap orang lain Mungkin jabatannya tinggi Tapi saudara Sangat rendah mutu dan harga dirinya Setuju? kepada saudara-saudaraku Dan menerima suap hanya karena untuk memilih seseorang sungguh saudara sudah mengkhianati rakyat mengkhianati kami hanya karena uang tidak seberapa saudara gadaikan harga diri betapa mulahnya nilai saudara mungkin saudara punya rumah berharga mungkin punya mobil berharga mungkin punya harta berharga tapi saudara tidak punya diri yang berharga Itulah orang yang menyuap Dan orang yang disuap Satu-satunya yang layak disuap Adalah Bayi yang belum bisa makan ya. Atau Yang layak disuap Pasien yang lumpuh Yang hanya bisa manap Orang yang disuap Dan menyuap Adalah orang yang Tidak punya harga diri sama sekali Semoga Allah melindungi bangsa kita dari orang-orang yang tidak punya harga diri. Setuju? Kalau tidak berhasil dalam pandangan manusia, وَأَسَىٰ أَنْ تَقْلُهُ شَيْءَ khairul lakum, لَكُمْ وَأَسَىٰ أَنْ تُحِبُّ شَيْءَ وَهُوَ شَرُ لَكُمْ Bisa jadi kita tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Bisa jadi kita menyukai sesuatu Padahal jelek menurut Allah Wallahu ya'lamu Antum la ka'alamun Allah, Allah mengatau Dan kita tidak tahu banyak tentang kehidupan ini Yang terbaik hanyalah menurut Allah Maka Jangan goyah. Kalau nasi jadi bubur Pikiran kita adalah Ayam Cakwe Kacang polong Kerupuk Kecap redri bawang goreng jadi kukur ayam spesial ya. Ah gimana dong bangsa kita ini pada berantem di atas. Shh, tenang. Kita sebagai rakyat jelata jangan ikut berantem ya. Biar saja yang mau berantem berantem. Kita marakyat kompak. Setuju tidak nih? Shh, setuju tidak? Biar saja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 yang tidak punya harga diri. Setuju? Kalau tidak berhasil dalam pandangan manusia, wasa antakruh syai'awhu akhir lakum, wasa antuhib syai'awhu syarul lakum. Bisa jadi kita tidak menyukai sesuatu, padahal baik menurut Allah bagimu. Bisa jadi kita menyukai sesuatu, padahal jelek baik. menurut Allah.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 hiburan tapi jangan mau nanti diajak berantem kalau suatu saat musim pemilu jangan pernah mau berantem sama saudara sendiri justru musim kampanye nanti musim kesabaran Bawa makanan sama-sama antar partai betul tidak? botram saling kirim makanan itu pemilu yang bagus ya bukan berantem Mau apa Capek, rugi, udah panas-panasan Udah gosong, udah jatuh Habis bensin Dan kita gak kebagian apa-apa Kalau hanya kebagian berantem Maka saudaraku Bersabar Di dalam hasil maupun tidak hasil Sabar ketika dalam kesulitan Itu lebih mudah Dibanding dengan sabar dalam kelapangan Ya Sabar ketika tidak dapat uang Itu lebih bagus daripada sabar ketika banyak uang Kalau orang banyak uang Tidak hati-hati banyak maksiat yang bisa dilakukan Orang terpilih punya kekuasaan Kalau tidak sabar Itu lebih mudah berbuat zolim Dibanding orang yang tidak punya kekuasaan Maka yang namanya orang beruntung lima nih bisnis kerja itu baru untung kalau apa yang dilakukan jadi amal apalah artinya banyak uang banyak punya kedudukan tinggi punya kekuasaan tapi kalau tidak jadi amal rugi yang dibawa pulang ke anera kan hanya amal ya Saudara-saudaraku yang budiman, sabar ketika menjadi penguasa, sabar ketika punya harta, sabar ketika populer, sabar ketika sukses, itu jauh lebih berat. Maka ciri orang yang syukur, sabarnya bagus adalah kalau kesibukannya jadi aman, itu sukses. Yang kedua, kalau Kesibukannya ini membangun nama baik Itu sukses Apalah artinya Uang dapat, kedudukan dapat Nama hancur Ya, Betul tidak ini? Maaf Misalkan pelacur Dia uang dapat Rumah dapat Tapi namanya jadi pelacur Citra jadi jelek Koruptor rumah bagus Mobil bagus, penampilan bagus, tapi namanya juga maling uang rakyat. Hati-hati, apalah artinya mendapat sesuatu, tapi kalau nama hancur. Tiga, yang disebut orang sukses atau orang beruntung adalah orang yang dengan kesibukan bekerjanya, dengan kesibukan bisnisnya bisa membuat dia semakin tambah ilmu. Tambah dekat dengan Allah itu untung Apalah artinya Uang dapat iman rontok Ya Empat Orang dinyatakan beruntung Punya kekuasaan Punya kedudukan Kalau dengan bisnisnya Dengan jabatannya Dia makin memperbanyak saudara Silaturahmi Ini untung Apalah artinya Kedudukan dapat orang jadi benci. Apalah artinya uang dapat orang sakit hati. Makin banyak saudara makin bahagia dalam hidup ini. Sebab makin banyak teman maka teman ilmunya akan diberi untuk kita. Pengalamannya akan diberikan kepada kita. Tenaganya akan dipakai melindungi kita. Hartanya akan dipakai membela kita. Makin banyak saudara makin beruntung. Makin banyak musuh makin rugi. Dan yang kelima, barulah dinyatakan beruntung kalau punya kedudukan atau kekuasaan atau harta kalau dengan apa yang dimilikinya, dia banyak manfaat bagi orang lain. Akan ada saatnya di mana kesabaran ini diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala Sabar tidak nih terhadap bangsa yang seperti ini? Sabar itu bukan pasrah. Sabar adalah proses Ikhtiar Tegar di jalan yang disukai Allah Itulah kesabaran Jadi orang yang pasrah Tidak ikhtiar Bukanlah orang yang sabar Kita tidak Berselera Untuk mengutuk Menghujat, memaki Kita berseleranya itu Untuk menyemangati orang Supaya Bangsa ini kata-katanya selalu berusaha positif ya. Menghujat, memaki, mengutuk itu perbuatan yang gampang. Tapi apakah menyelesaikan masalah atau bahkan menambah masalah? Kita harus sabar memilih kata-kata. Coba sabar suami kalau mau menyuruh istri. Ma, maaf boleh ambilkan makanannya? Pilih kata-kata. Dilarang Buang sampah sembarangan Jangan Ganti sekarang Silakan Simpan sampah anda pada tempatnya Kita harus mulai Sabar Untuk memilih kata-kata Yang tidak melukai Setuju? Ya. Kalau mau demo Sing sabar Pilih kata-kata Yang bisa mendidik masyarakat Para mahasiswa kalau harus demo, silakan demo tapi mohon pilihlah sikap dan kata-kata yang membuat kami rakyat juga anak-anak bisa melihat suri taulagan daripada cara, cara para intelektual setuju? kepada para polisi siapa aja yang suka jaga sih? tentara tolong sing sabar itu masih suatu adiknya sendiri kita tidak sedang dengan musuh kita ini sekeluarga betul sabar jadi pentungannya itu harusnya yang empuk pakai busa ya. kapan ya kita akan menikmati bangsa yang benar-benar merasa bersaudara satu sama lain kalau sedang rapat Sabar, Jangan saling menghujat, memaki, mau apa. Orang itu akan sabar kalau dia punya tingkat keyakinan kepada Allah kepada hari akhir itu sabar. Ibu punya suami, lincah lagi. Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin memperbaiki diri. Tapi suami tetap belum bisa berubah. Apapun yang ibu lakukan, tidak disia-siakan oleh Allah. Ibu ngurus anak, anak nakal tidak tahu balas budi. Tapi terus kita memperbaiki diri, membina anak-anak kita. Target ibu, insya Allah. Kalau yang dicari adalah ridho Allah, kita tidak pernah mengenal putus asa. Mau apa? Semua yang kita lakukan ada catatannya di sisi Allah makin kita yakin kepada pertolongan Allah makin yakin kepada janji Allah makin yakin kepada hari akhir makin sabar dalam hidup ini pernah ada seorang suami istrinya galak sekali mama gimana ya boleh tidak papa nikah lagi apa boro-boro diizinkan malah mau dikemplang nah suami ini ah gak apa-apalah dunia mah, gak lama saya enggak apa-apa di dunia dengan istri yang ini sing sabar aja yang penting akhirat bidadari lah bidadari begitu dia sabar menghadapi istrinya karena targetnya bidadari jadi sekali lagi bahwa kuat iman itu kunci akhlak yang baik pupuk iman adalah ilmu kalau kita ingin terus-menerus menjadi ahli sabar harus kuat iman Dan kuat iman kuncinya adalah Cinta ilmu Maka barang siapa yang ingin bersabar Teruslah cari ilmu Makin banyak ilmu Makin ringan kita menghadapi hidup ini Makin banyak ilmu Makin rajin berlatih Makin indah pribadi ini Insya Allah Rahasia perubahan itu adalah tekad. Saya harus menjadi pribadi yang sabar tidak akan hancurkan hidup saya dengan sikap emosional kalau saya tidak sabar, maka saya sendiri yang akan sengsara, kalau saya tidak sabar, rumah tangga akan bercelaka, kalau saya tidak sabar saya tidak memiliki kawan dan sanak saudara, sabar adalah kekayaan saya, kalau orang sudah tekad, mantap yang kedua, priado latihan latihan tiap hari hari ini saya akan bersabar besok sepuas-puasnya merdeka begitu. besoknya baca lagi tulisan ini hari ini bersabar besok boleh sepuas-puasnya nah besoknya baca lagi terus aja sampai mati seperti hari ini bayar besok gratis terus kalau kita sebagai orang Islam nanti sampai sholat pokoknya sampai duhur saya akan sekuat tenaga bersabar mengendalikan diri menahan diri masuk nanti ke asar saya akan tekad begitulah kalau sudah terlatih insyaallah nanti jadi refleks kesabaran kita ya yeah. sabar menjaga kata-kata sabar menjaga nafsu sabar dalam emosi yang ketiga lingkungan jadi kalau kita gaul dengan orang-orang sabar ke bawah sabar uh sebalik kali saya ini kenapa ibu ah itu sabar huh dia terus ngomongin saya terus. Memangnya apa? Ya dia tuh menghina ibu tahu. Ibu siapa tahu dia bukan menghina, tapi mungkin sayang. sayang-sayang ah, apa? Ngomong yang enggak enak begitu, mungkin enggak sengaja. Enggak sengaja gimana? Jelas disengaja. Mungkin sudah rubah pikirannya. Belum, belum rubah, kan baru Ya atuh ibu mudah-mudahan Kalau omongannya benar Ibu kebawa benar Kalau omongannya salah Mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah kul, kul Dan yang keempat strateginya Doa Ya Minta kepada Allah Supaya kita termasuk ahli sabar Karena Allah Mukallibal kulut Membulak balik hati Saudara-saudaraku Sebangsa dan setanah air kita sadari betul bahawa negeri kita adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini episode kita hidup di zaman ini. Allah maha menyaksikan apa yang diperbuat oleh para pemimpin dan rakyat. Sehingga Allah menimpakan ujian seperti sekarang ini. Semua ini akan menjadi bencana berkepanjangan. Kalau kita tidak segera mengevaluasi dan memperbaiki diri, mau tidak mau kita pasti akan mati suatu saat. Para pemimpin akan berakhir, kita juga akan berakhir. Kita harus berbuat sesuatu agar kelas anak cucu kita tidak harus menderita seperti sekarang ini akibat kekurangan keburukan akhlak kita semua memperbaiki bangsa emosional, mengumbar amarah, penuh kebencian dan kedendaman. Kita satu bangsa. Kita umat, maka kesabaran amat diperlukan dari semua lapisan. Semangat bersaudara, semangat memecahkan masalah dengan kesabaran, dan semangat kita sukses bersama-sama. Karena sehebat apapun upaya manusia, jika Allah tidak menolong, tidak akan berdaya apa-apa. Dialah Allah penggenggam langit dan bumi yang menguasai segala-galanya, termasuk menguasai negeri yang kita cinta.